izin di Yogyakarta. Membimbingan kita melebarkan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin am ba'du. Ikhatul iman rahimani wa Para pendengar radio muslim Dimanapun anda berada Seluruhnya Alhamdulillah kita telah sampai Di pertemuan yang ke-16 Membahas Buku yang ditulis oleh Dr. Rayhanul Bahrain MSJ SPPK Hafidullah Ta'ala Waro'ah Fikih Kesehatan Kontemporer Terkait Puasa dan Ramadan Kita masih Dalam pembahasan Sebab uh, mengenai Makan-makanan Hukum yang terkait dengan makanan dan minuman. Kita akan membahas ya e, mengenai sahur dan berbuka puasa dengan kurma secara kesehatan. Kemudian waktu terbaik untuk makan dan sahur serta menurut pandangan kesehatan seperti apa dan seterusnya. Mengenai sahur dan berbuka puasa dengan kurma e, dan dari, dari segi pandang kesehatan. Terkait dengan itu, ya hadis Rasulullah SAW, beliau makan sahur dan berbuka dengan kurma. ya Ini merupakan praktek dari Nabi SAW. Ya, tentunya apa yang Allah dan Rasulullah SAW perintahkan ada kemaslahatan suruhnya dan akhirat. Yang mengenai sahur dengan kurma, Dari Abu Rayyullah RA, Rasulullah SAW bersabda, Ya'ma sahurul mu'min at-tamru. Sebaiknya sahur orang mu'min adalah kurma. Disebutkan oleh At-Tabrani dan Mu'jab Al-Kabir, dari sahabat Umamah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha hafnatam min at-tam min tamrin faqala muslim ya faqala ni'mal sahurun muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil segenggam kurma kemudian beliau bersabda inilah sebaik-baiknya dengan sahur orang yang orang muslim Al-Mula uh, al Al-Mula Ali Qari salah ulama dari mazhab Hanafi menukil perkataan dari At-Tibbi Dianjurkan mengkonsumsi kurma di waktu sahur, karena sahur terdapat keberkahan. Dan dikhususkan kurma agar menjadi keberkahan dan bertumpuknya keberkahan. Sehingga apabila kalian berbuka, hendaknya menggunakan kurma, dan itu kurma itu adalah berkah. Mengawali berbuka dengan berkah, dan ujungnya juga dengan berkah. Hadis menunjukkan berbuka dengan kurma, yaitu dari Anas bin Malik Mali anhu Beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufthiru ala rutubatin qabla an yusalliya fa in lam takun rutubatun fa ala tamaratin fa in lam takun hasa hasawatim min ma'in biasanya berbuka dengan rutab atau kurma basah, kurma muda sebelum menunaikan salat, jika tidak ada rutab maka beliau berbuka dengan tamar, kurma kering dan jika tidak ada demikian nah, maka beliau berbuka dengan seteguk air. Kemudian apa hubungannya kurma dengan kesehatan ya. Secara penelitian, kurma mengandung fruktosa dan glukosa yang tinggi yaitu sampai 70%. Dan bentuknya berupa monoglukosa yang tidak perlu dicerna lagi ya sehingga langsung diserap oleh tubuh. Sedangkan sumber energi lainnya semisal nasi, protein, sumber energi sumber energinya berupa polisakarida yang butuh waktu lama untuk proses pencernaannya sehingga di sana ada proses metabolisme yang harus diperlukan untuk memecah e, polisakarida menjadi monosakarida monoglukosa mono ya yang itu bisa langsung diserap oleh tubuh istilahnya ketika kurma yang dikonsumsi adalah e, energi yang siap pakai sehingga tidak perlu metabolisme lain yang untuk menghancurkan atau memproses gula polisakarida tersebut ya sehingga ini akan memperingan kerja pencernaan kita dan ini disarankan untuk untuk orang yang berpuasa. Dan banyak lagi keunggulan keunggulan kurma yang lainnya, ya berupa misalnya sari kurma ya, bisa membantu ibu untuk ibu hamil untuk melahirkan pasca operasi agar lebih segera mendapat energi. Ya. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengumpulkan antara sunnah makan sahur dan berbuka dengan kurma mendapatkan keberkahannya dan juga efek kesehatannya. Di pembahasan berikutnya mengenai waktu terbaik ya makan sahur dan dan pandangannya secara kesehatan sebagian kaum muslimin masih kurang tepat memahami mengenai waktu sahur dan juga sudah mengendap kuat pemahaman yang kurang tepat yaitu ketika masuk waktu imsak maka tidak boleh lagi makan sahur sama sekali ketika waktu imsak sudah tiba orang yang berpuasa menahan diri dari makanan dan minum sebagai bentuk kehati-hatian yang benar justru sebaliknya yaitu Waktu mendekati uh, waktu imsak adalah waktu terbaik untuk makan sahur. Ini adalah pembahasan nih. Waktu makan sahur. Ya. Di waktu makan sahur adalah mulai dari azan pertama, ya. Ketika munculnya fajar, fajar khatib, ya. Ya itu adalah cahaya uf uh, dari matahari, ya cahaya putih yang dia lurus vertikal, meninggi, ya. Jadi muncul sebelum waktu subuh. Ya, kemudian sampai azan kedua yaitu fajar solik fajar solik yaitu waktu sholat subuh ketika uh, ufuk timur itu sudah uh, horizontal ya tidak vertikal lagi tapi sudah horizontal cahayanya mulai mulai merata. Nah sehingga yang dipraktikkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu subuh itu uh, ada azan yang dikumandangkan dua kali yang pertama dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah Rasulullah yang kedua di Dipadamkan, uh, Dikumandangkan oleh uh, Sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum ya. Rasulullah SAW bersabda Inna bilalan yu'adzinu billail Fakulu wa syurubu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum Bilal biasa mengumandangkan azan di malam hari Makan dan minumlah sampai kalian mendengar Yang azan adalah Abdullah ibn Ummi Maktum Beliau juga bersabda Al-Fajru Fajron Yang namanya Fajar itu ada dua ya Fajar yang haram makan dan dihuluh dihala, wafar yang haram dihala, ayat salat subuh, dan dihuluh makan. Yang namanya fajar itu ada dua, yang pertama fajar di mana di sana diharamkannya makan, tapi sudah dibolehkan salat, artinya sudah waktu masuk waktu salat subuh, tidak boleh lagi makan dan minum. Wafar itu haram dihala, ya. dan di sana ada waktu fajar, dan di sana ada waktu fajar, dan di sana ada waktu fajar di mana E, diperbolehkan sholat subuh e, diperbolehkan makan dan minum namun tidak diperbolehkan sholat subuh karena belum masuk waktunya maksudnya itu tadi fajar kasib dan fajar solik ya sebagaimana yang di sini dijelaskan panjang lebar tentang fajar kasib dan fajar solik di halaman ke 106 ya, ya mengenai fajar solik e, fajar kasib dan fajar solik ya Uh, fajar kadim, ya itu warna putih yang memanjar, memancar panjang menjulang seperti ekor binat, binatang kembalaan. Ya, fajar sonik memerah dan bersinar, ya, dan tampak di atas puncak bukit dan gunung, tersebar di jalanan dan jalan raya serta atap rumah. Ya, sehingga uh, dari sana, ya, intinya, uh, kalau ini kita ingin melihat fajar kadim dan fajar sonik kita harus ke daerah yang tinggi bukit atau pegunungan, kemudian tidak ada tercampur dengan cahaya-cahaya lampu-lampu -cahaya, e, rumah, sehingga disarankan di e, tengah hutan atau yang pemukimannya tidak terlalu padat, yang tidak banyak cahaya dari listrik, sehingga di sana bisa membedakan mana fajar solik, mana fajar kadip. Jadi fajar kadip adalah cahayanya melintang lurus ke atas vertikal, warnanya putih. Kemudian fajar soding adalah yang menandakan waktu masuknya subuh adalah yang cahayanya sudah horizontal menyebar merata dan warnanya e, memerah, ya warnanya bang memerah. Sehingga dari sini ada catatan terhadap waktu imsak, ya waktu imsak adalah e, waktu yang ditetapkan untuk menahan diri dari makan dan minum sekitar 10 menit sebelum azan. Ya di sini dikatakan 15 menit, tapi praktek yang kita jumpai adalah 10 menit dengan tujuan aja tujuannya adalah untuk bermaksudnya hati-hati, ya. Dengan anggapan bahwa sudah tidak boleh makan sama sekali ketika waktu imsak telah, telah tiba. Namun hal ini tidak ada ajarannya dalam Islam. Yang benar adalah menahan diri dari makan dan minum ketika tiba waktu sholat subuh atau waktu terbit fajar shadiq. So Allah Subhanahu wa berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yadbaya yanakumul khaitul abyadhu minal khaitil aswadi minalfajr." Ya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam artinya apa yang membedakan waktu itu ya boleh makan dan minum sampai tidak boleh adalah waktu solat subuh. Ya sehingga makna benang hitam dan benang putih ya inamadari kasawadul laili wa bayyubun nahr kata Nabi saw uh, itu adalah uh, yang dimaksudkan dengan kaitil abjaduminan khaitil, abjadu khaitil aswan itu adalah uh, hitamnya malam dan putihnya siang. Ya, sehingga mendekati waktu imsak ya, justru adalah waktu yang terbaik untuk makan sahur. Ya, sehingga termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengakhir, mengakhirkan makan sahur dan termasuk sunnah Nabi sebaliknya adalah menggeserakan, menyegerakan berbuka puasa. Ya, e, berkenaan dengan waktu sahur, ya, Amr bin Maymun al audi radhiyallahu anhu berkatakan, Asyhabu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam asro' al-nasi'itara' wa ablta'ahum sahura. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling segera berbuka puasa dan paling lambat dalam makan sahur. Dari Zain bin Tsabit radhiyallahu anhu dia berkata, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila salati. Qultu kam kana bainal adzan was-sahur? Qala qadru khamsina ayah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri untuk melakukan salat. Berapa lama jarak antara azan dan sahurnya itu? kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. Artinya semenjak mereka mulai sahur sampai masuk waktu subuh, adalah sekitar 50 ayat Al-Quran. -Al Artinya ketika waktu e, apa, makan sudah selesai, azan subuh berkomandang. Sehingga begitu juga e, ketika sedang makan dan minum, kemudian terdengar azan, maka hendaknya apa yang dilakukan, tetap lanjutkan makan dan minumnya sampai Sampai selesai. An Nabi anhu kata, "Kata Rasulullah SAW, 'Jika sambil seorang kalian mendengar panggilan wal inaa'u ala yadihi, فلا يضعه حتى يقضي حاجته Kata Nabi SAW dalam hadis yang dilaporkan oleh Abu Daud sah Sahih Hasan, ya juga dilaporkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dalam sunan yang sahih. Ya. Jika kalian salah seorang kalian mendengar panggilan azan subuh berkumandang, wal ina'u ala yadihi. Sedangkan menjadah makanan, wadah makanan, ya, makanan masih ada di tangannya. Falah ya Allahu hatta ya kulliyah hajatahu minhu. Maka janganlah ia meletakkannya sampai ia menyelesaikan hajatnya atau dalam hal ini sahurnya. Sehingga berdasarkan hadis di atas, anggapan bahawa ketika masuk imsak sudah tidak boleh lagi makan dan minum, maka tentu tidaklah tepat. Ini juga um, imsak model seperti ini sudah ada di masanya. Imam Hajar anak sekolah ni, rahimahullah. Sehingga beliau berkata mengomentari hal tersebut Termasuk bid'ah yang mungkar Adalah apa yang terjadi di zaman ini Di zamannya Ibnu Hajar Bagaimana dengan zaman sekarang Yaitu dikumandangkan, dikumandangkannya azan kedua Ketiga ya, ya Dikumandangkannya azan kedua Tiga ya, seperempat jam Sebelum waktu fajar ya, Di bulan Ramadan ya. Serta memadam lampu-lampu sebagai petanda Telah datangnya waktu haram untuk makan dan minum Bagi yang berpuasa keesokan harinya Orang yang berbuat seperti ini beranggapan bahwa Hal itu dimasukkan untuk berhati-hati dalam beribadah, Sebab yang mengetahui persis batas akhir sahur Hanya segelintir manusia Sikap hati-hati yang demikian juga menyebabkan Mereka tidak diizinkan untuk berbuka puasa Kecuali setelah matahari terbenam Beberapa saat agar lebih memastikan waktu Akibatnya mereka suka Mengakhirkan waktu berbuka puasa Suka menyegerakan waktu sahur Dan suka menyelisihi sunnah nabi Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya mereka sedikit mendapatkan kebaikan tetapi banyak mendapatkan keburukan. Sejarah kesehatan termasuk pola yang sehat yaitu makan sahur mendekati waktu terakhir boleh makan dan minum di waktu azan subuh. Ya, kita memaksimalkan waktu bolehnya makan minum hingga akhir sehingga tubuh kita maksimal mendapatkan eh, energi. Sehingga kesimpulannya, jemaah sekalian para pendengar Radio Muslim di mana pun Anda berada. Termasuk sunnah adalah mengakhirkan makan sahur. Dan batas terakhir bolehnya makan dan minum adalah azan subuh. Yaitu fajar sodik dan bukan waktu imsa. Para pendengar dari muslim di mana pun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Sehingga buah dari kehati-hatian itu. ya Sebagian orang yang mengakhirkan makan sahur. Dan kemudian ada yang mereka malas bangun sahur. Karena alasannya ngantuk. Sehingga ada yang makan sahur di tengah malam. ya sehingga ini e, bagaimana pandangannya secara ke kesehatan. Namun yang perlu kita permasalahkan, yang perlu kita dudukkan permasalahannya adalah e, batas waktu sahur itu dimulai kapan dan sampai kapan. Sehingga di sini ada pendapat, ya. Yang pertama waktu sahur dimulai dari pertengahan malam. Ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama mazhab yang empat. Tentu dengan catatan. Pertengahan malam di sini bukan yang sebagaimana populer di tengah-tengah kita, ya. Misalnya jam 12 malam itu tengah malam bukan. Tapi yang dimaksud dengan tengah malam ikhwan fiqihin adalah antara waktu maghrib sampai subuh itu dibagi dua, sehingga tidak pas, tidak pernah pas jam 12 malam. Kan tapi sekitar jam 12 kurang seperempat, jam 12 kurang 20, atau bahkan jam 12 kurang 30 dan seterusnya. Kemudian pendapat yang kedua, waktu sahur dimulai dari Sepertiga malam terakhir Dan ini adalah pendapat sebagian Hanafiyah Kemudian yang ketiga Waktu sahur dimulai seperenam malam terakhir Ini adalah pendapat sebagian Hanafiyah Malikiyah dan Syafi'iyah Sehingga pendapat yang lebih kuat adalah Waktu sahur dimulai Seperenam malam yang terakhir Ya, Dengan beberapa alasan Yang pertama Satu, lebih dekat dengan pengertian sahur secara bahasa Secara bahasa Artinya adalah akhir dari waktu malam ya Menjelang subuh Karena diakhirkan menjelang subuh dan dekat dengan subuh, ya. Kemudian yang kedua adalah praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang betul-betul mengakhirkan makan sahur, sebagaimana hadis yang telah kita baca sebelumnya. Kemudian penjelasan dari beberapa hadis mengenai waktu sahur, ya. bahwasanya waktu makan sahur adalah azan pertama munculnya fajar kedip sampai azan kedua yaitu fajar sohding, ya, atau waktu subuh. Dan di mana di zaman Rasulullah dengan dua bilalnya, dua muazzinnya yaitu bilal dan ibnu umi maktum, ya. Nabi eh, mempersilahkan para sahabatnya untuk makan mulai dari azannya bilal sampai terdengar azan yang dikumandangkan oleh Abdullah ibnu umi maktum. Singkat kesimpulannya, waktu sahur dimulai dari seper enam terakhir dari waktu malam, ya. Jadi eh, apa namanya makan jam 2 malam tidak terhitung sahur ya meskipun dalam hal ini kita menghormati adanya perbedaan, perbedaan pendapat para ulama ya ya dan di sana ya ketika ada hal semacam ini dan uh, dan tidak kita pungkiri ya, jumhur mayoritas ulama itu berpendapat mulai dari pertengahan malam ya memang di sini dijelaskan dipilih yang di dalam buku bahwasanya yang terkuat adalah sepernah malam terakhir ya tanpa kita menutup Mata adanya pendapat lain dan menghormati pendapat lain yang mengatakan waktu sahur itu lebih ya sepertiga malam yang terakhir atau bahkan setengah malam yang yang terakhir. Namun kalau kita berbicara mengikuti ajaran, ya mengikuti model sahur yang dilakukan oleh para Rasulullah dan para Sahabatnya, ya tentu kita e, apa namanya e, sahur ketika memang, memang dekat dengan waktu subuh, ya sekitar 15 menit, 20 menit sebelum waktu subuh. Dan adapun kalau ada orang yang mau sahur dia, sepertiga malam awal, ya, ada yang mau sahur pertengahan malam awal, ya. Uh, di di apa di awal mulai waktu dari pertengahan malam yang terakhir dan menimbang ia mengambil pendapat yang satu lagi yang jumhur para ulama maka tidak tidak kita salahkan. Ihwanuddin, jazakumullahu wa iyyakum jami'an. Di pembahasan terakhir mengenai terkait makan dan hukum puasa yang terkait dengan makan dan minuman, ada di antaranya, ya, di sini dijelaskan, dibahas mengenai kebiasaan tidak makan sahur dan bagaimana pandangannya secara kesehatan dan hukum puasanya. Orang yang tidak sahur dan dia berniat untuk puasa pada malam hari sebelumnya, maka puasanya jelas sah, ya jelas sah. Mengingat ada hadis Nabi SAW malamnya jamak syah malam dan fajr barangsiapa malah barangsiapa yang tidak uh, apa berniat puasa sebelum terbitnya fajar maka tidak ada puasa bagi bagi dirinya sehingga ketika ia telah berazam pokoknya saya besok puasa ya ternyata dia tidak bangun sahur ya urusan enggak sahur apa enggak saya malah sahur lah misalnya dan tetap puasanya adalah orang tersebut puasanya sah ya, Mengenai niat puasa ini ya Tentu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Mengenai niat puasa sebulan per, penuh di awal bulan Ramadan Si Al-Basam Al berkata Ulama berselisih pendapat apakah cukup untuk puasa bulan Ramadan Satu niat saja pada awal bulan Atau harus berniat setiap hari dengan niat yang berbeda Pendapat yang pertama ulama Malikiyah Berpendapat bahwa cukup satu niat saja di awal bulan Ramadhan, ya. Sebagaimana puasa dua bulan berturut-turut pada kafar rojimah di bulan Ramadhan, ya. Kafar pembunuhan, zihar, dan selama tidak usah sakit. atau keadaan yang membolehkan tidak berpuasa seperti haid dan nifas, maka wajib memulai ni, niat baru. Pendapat ini juga diluahkan oleh umat Muslim, ya, dan juga beberapa ulama yang lainnya. Dengan hadis innamal a'malu binniyat, sungguh amal itu tergantung pada ni, niatnya. Yang kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa setiap hari di bulan Ramadan adalah ibadah yang berdiri sendiri, sendiri, membutuhkan niat khusus, ya. Dampaknya, ya orang yang seorang mukallaf yang sudah terkena kewajiban dia tidur pada malam hari di bulan Ramadan atau puasa kafara, ya, Yang hukumnya juga wajib dan tidurnya sebelum tenggelamnya matahari dan terbangun setelah subuh maka menurut pendapat pertama sah puasanya. Sedangkan menurut pendapat kedua Puasanya tidak sah karena tidak berniat di malam hari Dan pendapat yang roji Yang dikuatkan di sini adalah pendapat yang pertama e, Dan ini dikutip dari pembahasan Oleh Syekh Abdullah Al-Basam Di Taudi Al-Alakam Syekh Muhammad bin Salih Al-Utaymin Menjelaskan bahawa niat puasa Ramadan Adalah sekali saja di awal bulan Ramadan Dan beliau bertanya Apakah dalam bulan Ramadan perlu berniat setiap hari Atau cukup di awal saja Untuk satu bulan penuh Kata Syekh cukup di awal untuk seluruh bulan Ramadan Satu bulan penuh ya Sekali saja Karena walaupun seorang tidak berniat puasa Setiap hari pada malam harinya Semua itu sudah masuk dalam niatnya di di awal Apabila puasanya terputus di tengah bulan Baik karena berpergian, sakit dan sebagainya Maka dia harus berniat lagi Karena dia telah memutus bulan Ramadan itu Dengan meninggalkan puasa karena perjalanan sakit Atau penghalang yang lainnya Yang uzur syari Dan secara kesehatan Kebiasaan tidak makan sahur di malam hari ya. Itu tidak baik bagi kesehatan Karena seorang yang berpuasa itu akan mengalami kekosongan kekosongan lambung dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan jika tidak makan sahur tentu akan menyebabkan kelemahan tubuh dan menurunnya daya tahan tubuh. Sehingga efeknya nanti aktivitas jadi tidak maksimal, loyo lemes dan semacam itu. Sehingga ya berniat puasa di bulan Ramadan ya cukup dilakukan pertama kali saja ya di awal Ramadan untuk niat puasa sebulan penuh. Ya. Dan tidak harus dilakukan setiap hari di malam hari sebelum puasa esok harinya sehingga orang yang ketiduran malam hari dan ternyata e, apa kebangun subuh dan tidak terpaksa tidak sahur ya sehingga puasanya tetap tetap sah Allahumma a'lam dengan kita tidak menutup adanya pendapat ulama yang lainnya ya dan kita juga tidak e, apa mengecilkan dan dalam arti menghormati pendapat yang lain maka kita Menjalankan pendapat sesuai yang nyaman di hati kita masing-masing. Dengan catatan ikhwan dividen para pendengar radio Muslim di mana pun anda berada. Yang namanya niat letaknya di hati. Tidak kita lapaskan sehingga uh, apa kita lapaskan nawaitu sawmahodin anada i'fabil syahadul maddoon hal dihisyani dan seterusnya sehingga ini uh, apa namanya bukanlah niat yang namanya niat ketika seseorang berkehendak dalam hatinya ingin besok puasa. Yang ingin besok sahur bangun sahur itu sudah dikhasatkan Nian, dan nian itu dituntut bagi sebagian masab ada terus menerus sepanjang kita melakukan amal ibadah dan apakah kita melapaskan niat itu terus menerus sepanjang ibadah kita nawa itu semua kulit nawa itu semua nawa itu saum nawa itu siang ph hari liang dan seterusnya tidak niat yang dituntut ada terus dalam hati selama kita menjalankan ee, apa ee, ibadah tersebut adalah kesadaran Kehendak dari diri kita untuk menjalankan ibadah tersebut sampai ibadah tersebut uh, mulai dari sebelum dilaksanakan sampai ibadah tersebut tuntas di dilaksanakan wallahu taala alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin